Halo hai, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Nah, wah kemarin responnya keren tuh ya Banyak orang yang sudah merasakan nikmatnya bersyukur dan semakin banyak lagi Nah kali ini saya punya sebuah keajaiban yang ingin saya sharing lagi Tapi kali ini videonya tidak lama-lama nih ya Video ini memang tidak akan lama-lama karena akan saya langsung bahas materi to the point Kali ini kita akan belajar sebuah hal yang berhubungan dengan masalah Gimana cara saya bisa langsung melipat gandakan uang Dengan metode syukur yang biasa saya lakukan Nah, kali ini saya akan langsung menantang kamu untuk praktek, betul? Menantang kamu untuk langsung praktek di depan muka saya Di depan audio atau video yang kamu dengarkan ini Sudah siap? Langsung! Jadi teman-teman, yang namanya syukur itu bisa melipat gandakan apapun yang kamu mau. Kenapa? Karena itu sudah janji Tuhan. Nah, kalau kamu sudah bersedekah, kamu bisa jadi orang kaya, sekarang cara saya, kamu bisa memperkaya diri kamu menjadi berkelimpahan hanya dengan menggunakan terapi syukur ini. Caranya gimana, Mas Bro? Oke, sekarang, dimanapun kamu berada, sekali lagi, saya minta tolong kamu buka dompet kamu. Betul, kita langsung praktek nih, ya. Ambil dompet kamu sekarang Nah, dari dompet kamu Ambil satu lembar uang yang kamu punya Kalau bisa pecahannya yang paling gede Misalnya Di dompet kamu ada pecahan 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu Kamu ambil 100 ribu Kalau misalnya di dompet kamu pecahan paling gede 10 ribu pun Gak apa-apa Kamu ambil tuh selembar Betul, kamu ambil selembar uangnya Ya, Setelah kamu ambil selembar uangnya Kamu taruh Dompet kamu di tempat semula Dan kamu ambil selembar uang tadi Taruh di tangan kanan kamu Sekarang juga Nah setelah kamu menaruh lembaran uang tadi Di tangan kanan kamu Sekarang kamu pandangi uang itu Baik-baik di depan muka kamu Kamu buka lembaran tadi selebar-lebarnya Dan kamu pandangi duit itu Kamu pandangi duit itu Sambil kamu katakan Sesuai dengan perkataan saya ini ya Katakannya begini Saya sangat bersyukur ...karena saya bisa memiliki uang ini. Saya bersyukur memiliki uang ini... ...karena dengan uang ini... ...saya bisa makan enak... ...saya bisa hidup lebih layak... ...dibandingkan orang lain. Saya adalah manusia yang beruntung... ...karena saya memiliki uang yang ada di depan muka saya ini. Saya bersyukur karena telah memiliki uang sebesar... ...kamu sebutkan nominalnya. Saya bersyukur memiliki uang sebesar ini... Dan saya pun bersyukur karena dengan uang ini saya bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan atas uang yang kau berikan ini. Uang ini bisa membuat saya menjadi merasa berarti dan lebih berbahagia. Terima kasih Tuhan saya bersyukur atas uang ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, lakukan itu. ya Ketika kamu melakukan itu, sekali lagi kalau syukur kamu betul rasanya enak di dada. Ya, Nah terus mas bro, maksudnya gitu doang Lah iya, kamu lakukan itu Tapi, ada tapinya Sehari minimal 3 kali Pagi, siang, malam Sekali lagi Pagi, siang, malam Intinya adalah Saya ingin kamu bersyukur Dengan uang yang sudah kamu miliki kalau kata-kata syukurnya tidak persis seperti saya tadi, tidak masalah. Sekali lagi, kata-kata syukurnya tidak harus persis dengan saya tadi, tidak masalah. Intinya, yang harus kamu katakan adalah kamu bersyukur atas lembaran uang yang kamu miliki tadi dan kenapa kamu bersyukur dengan adanya uang itu. Sekali lagi, kamu bersyukur dengan lembaran uang tadi dan kamu juga sertakan alasan kenapa gue bersyukur dengan lembaran uang yang tadi gue punya gitu ya karena dengan kenapanya itu kamu akan bisa bersyukur secara lebih dalam itu kuncinya ya nanti kalau kamu lakukan ini 3 kali sehari percaya atau enggak kamu akan menerima keajaiban yang berhubungan dengan uang ya tiba-tiba ada orang yang udah lama nggak bayar utang bayar utang tiba-tiba ada produk kamu yang udah lama nggak kejual kejual tiba-tiba mungkin kamu punya rumah udah lama nggak kejual jadi kejual ada aja atau mungkin tiba-tiba kamu punya ide dari ide kamu jadi uang Itu yang terjadi sama saya Dari itu juga terjadi sama orang-orang yang Sudah mempraktekan apa yang saya ajarkan ini Ya, Itu yang pertama Masih ada yang kedua Ini juga sama powerfulnya Dan berhubungan dengan uang Percaya atau enggak Nah sekarang gini Kamu bagi yang punya ATM ya Ini khusus bagi yang punya ATM Bagi kamu yang punya ATM Sekarang mulai detik ini Setiap kali kamu ngambil duit Struknya jangan dibuang Sekali lagi, bagi kamu yang punya ATM, bagi kamu yang suka bertransaksi dengan ATM, struknya mulai saat ini jangan dibuang. Loh, kok kenapa mas bro? Karena dari struk yang ada di ATM itu kan ada nominal uang kamu. Kalau misalnya di ATM kan kita habis ngambil duit nih, ada sisa nominal kan? Sisa nominal uang kamu sekian. Nah, dari sekian nominal uang kamu yang ada di struk ATM itu, percaya atau enggak itu bisa memancing duit dengan cara syukur juga. Caranya gimana? Caranya gini. Sekarang, bagi kamu yang suka menyimpan struk ATM, beruntung karena kamu bisa praktek sama saya. Kamu ambil struk ATM kamu. Kamu ambil struk ATM kamu, kamu taruh di tangan kanan kamu, kamu pandangi struk ATM tersebut. Sambil kamu pandangi struk ATM tersebut, kamu katakan perkataannya kurang lebih seperti ini. Misalnya di struk ATM tersebut, duitnya misalnya 100 ribu, misalnya. Lalu kamu katakan seperti ini. Saya bersyukur, Karena di ATM saya, saya memiliki uang 100 ribu rupiah. Karena dengan adanya uang 100 ribu rupiah ini, saya masih bisa makan enak, saya masih bisa bersedekah, bahkan saya masih bisa berbakti sama ibu dan bapak saya, keluarga saya, dan saya pun bisa menjadi manusia yang lebih kaya dibandingkan orang lain yang tidak memiliki uang 100 ribu rupiah di bank saya. Ya Tuhan, saya bersyukur atas uang 100 ribu yang saya miliki di bank ini, karena dengan uang ini saya bisa merasa bahagia dan lebih berarti dibandingkan orang yang tidak memiliki uang 100 ribu rupiah. Saya sangat bersyukur dengan adanya uang ini, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya aja teman-teman, abis ngucapin itu, enaknya bukan main. Gimana kamu sekarang yang ikut praktek sama saya, sambil megang struk ATM, sambil ngeliat nominalnya yang ada di struk ATM tersebut, kamu syukuri. Kalau nominalnya 50 ribu, ya kamu syukuri 50 ribu tadi. Kalau nominalnya di struk ATM misalnya 5 juta, kamu syukuri 5 juta. Berapapun nominalnya gak masalah. Intinya, syukurnya itu yang penting. Ya, kamu syukuri disertai alasan kenapa ditutup menggunakan terima kasih tiga kali Sampai kamu ngerasa cereng di dalam hati Itu tandanya syukur kamu berhasil ya Nah cara ini sekali lagi Cara ini yang akan mendatangkan keajaiban dari segi materi dalam hidup kamu Taruh waktu satu minggu deh Tujuh hari kalau kamu melakukan ritual ini setiap hari 3 kali Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam Percaya atau enggak, enggak sampai seminggu Kamu akan mendapatkan keajaiban yang berhubungan dengan uang Dan itu halal Karena ini dalilnya dari kitab suci Yaitu Tuhan akan melimpahkan siapapun yang bersyukur Itu janji Tuhan Dan ini adalah buktinya ya silakan kamu praktekan ini Ini gratis Dan seperti biasa kalau kamu sudah berhasil, silakan share di bagian komentar di bawah video ini agar semua orang bisa terinspirasi dengan perubahan dan keajaiban yang kamu alami. Oke, okay? selamat praktek. Masih ada saya Aren Surya di sini dari pagar kehidupan. Keep spirit, keep sharing and keep loving. Bye bye.